Lagu ini kami dedikasikan untuk seluruh hamba-hamba Tuhan Yang telah memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan Baik di kota-kota, di desa-desa, bahkan di seluruh pelosok-pelosok negeri Kami tahu tantangan yang mereka hadapi tidaklah mudah Tapi jangan pernah menyerah Tetaplah yakin dan percaya Bahwa segala lelah pelayananmu tidak akan pernah sia-sia Tetaplah setia melayani Tuhan Sampai kita menerima Mahkota kehidupan Tak akan pernah ku sesali